Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al Muhammad ibn Abdullah ya wa ala alihi wa sahbihi wa man thahara. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. hadirin karomah, mahasiswa-mahasiswi dan al para guru yang dimuliakan oleh Allah khususnya orang tua kita di negeri Aceh di yang dirahmati oleh Allah kita para santri dan santriat santrin alihya pokor Jawa Barat saya menyebut pokor Jawa Barat karena rumah saya di Malang, Jawa Timur jadi kalau bahasanya Para santri yang mudah mudah di senam penghujung bulan, saya masuk akal. Yang saya cintai, para. Itu bagi saya bukan kurang asing. Karena ayah saya ayah saya namanya Bapak Tiahci Profesor Ali. Sekarang usianya 90 tahun ayah saya. Itu termasuk salah satu dari muridnya Mama Abdullah bin Saat pertama kali saya masuk di sini dan dikenalkan Kuliah Beprizyk dengan Abiyah Saya bilang kan berarti sama nasibnya ya. Silsilahnya sama Silsilah keilmuan ayah saya dengan beliau Bumi Gita, G.H. Kusli Kamri Itu silsilahnya sama Salah satunya adalah Berburu kepada Kiyai adalah Foto beliau Kiyai adalah Foto beliau juga ada di kamar Bagi saya ada Hanya saya melihat foto ini Ya eh, sama Jadi foto ini tidak asing bagi saya Karena Kiyai saya juga salah satu Dari murid Mudah-mudahan kita semua Diperkenalkan dalam kainan hari. Dapatkan rahmat dari Allah Dan juga Rima dari guru-guru kita Para santri yang dirahmat oleh Allah Kita sebagai penuntut ilmu Jangan lupakan Bahawa baraka guru itu Membawa Dampak positif dan kita yakin bahwa orang tua orang tua kita yang sudah mengajar kita, mereka mempunyai ilmu yang estafet, mulai dari guru kita, kemudian kepada gurunya lagi, dari guru beliau, kakek guru, terus sampai naik hingga kepada para ulama-ulama salaf, dari para ulama salaf estafet kepada para tabi'in. Dari para tabiain Mereka adalah Murid-murid langsung dari para sahabat Nabi Dan para sahabat Nabi adalah Murid kesayangan Baginda Rasulullah Rasulullah Rasulullah Nah Estafet semacam itulah Ajaran yang kita terima Dalam Mandab Ahlus Sunnah Mudah-mudahan kita semua, saya dan anda semuanya Besok-besok bisa melanjutkan perjuangan Para guru kita, para ulama kita Jangan sampai kita ini stagnan, berhenti di tempat Tidak mengembangkan ilmu yang kita dapatkan dari guru-guru kita Sehingga adik-adik kita Bahkan kalau kita sudah dewasa, berkeluarga kita punya anak Bahkan kalau kita sudah tua Kita punya cucu Mereka tidak mendapatkan pelajaran Pendidikan agama Sesuai dengan apa yang kita bahas sekarang Na'udhu bilaim Mudah-mudahan Semua kita dan keluarga kita Anak turun kita Sampai kelak Itu semuanya Mengikuti rel-rel Para ulama Al-Sunnah kalau kita bicara an-nusna wal jamaah secara ringkas itu disebutkan, disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW -ra ah, bahwa an-nusna wal jamaah kata Nabi ma ana alihi wa ashari, yaitu ajaran yang mana Nabi Muhammad itu berada dalam ajaran itu. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat. Jadi mana-mana Ada sebuah Ajaran Atau kelompok masyarakat Seperti kita-kita ini Kalau yang dipelajari adalah Hadis-hadis Nabi Dan juga Al-Quran tentunya ya. Karena Nabi itu Adalah figur dari nah, Akhlak Nabi dikatakan Karena Al-Quran akhlak Nabi adalah akhlak Al-Qur'an nah, tentunya dengan hadis-hadis Nabi kemudian hadis tersebut diterjemahkan oleh para sahabat Nabi sampailah ajaran itu masuk ke kita ke rumah tangga kita ke kelas-kelas kita maka dikatakan di mana ma ana alaihi wa ashaqi yaitu ajaran di aku Nabi bersama para sahabatku Kata Nabi menjalankan mengamalkan ajaran tersebut. Nah itulah para santri. Alhamdulillah di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain yang masih pesantrennya mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, khususnya kalau di Indonesia terlihat Imam Syaikh, KKI itu pertanda kita masih dalam naungan ahlus sunnah wal jamaah yang Biar setui oleh baginda Rasulullah Sallallahu alaihi Mudah-mudahan kita bisa istiqomah Amin Para santri yang dirahmati oleh Allah Sekalipun kita berada Di tempat yang sangat mulia ini Tapi jangan lupa Bahwa orang-orang Yang tidak senang dengan kita Itu banyak Ya eh? Bukan berarti kita menyatu di sini, kemudian seluruh dunia senang dengan kita dan demikian. Kita masih ingat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat dicintai oleh Allah, Nabi yang dapat perlindungan dari Allah, Nabi yang setiap saat mendapatkan pertolongan dari Allah, itu pun Nabi Muhammad banyak musuh. Nabi Muhammad banyak Antara lain siapa musuhnya Yang paling terkenal Di dalam Al-Quran musuhnya adalah Abu ah. Nabi Muhammad berdakwah, Berda'wah ya? Pagi, siang, malam Keliling ke rumah-rumah Sampai orang-orang Mendapatkan Keterangan-keterangan dari beliau Bagi Rasulullah s.a.w tentang apa itu Islam dan MashAllah di zaman tersebut orang-orang gures sedikit demi sedikit masuk Islam tentunya Nabi ingin keluarga beliau ini semuanya masuk Islam betul neng tapi kenyataannya Allah menentukan suatu hari yang lain justru paman beliau sendiri yang belum masuk Islam siapa namanya Abu Itulah Nikaliku nabi kita berdakwah Demikian juga kita sebagai santri Sekarang kita Alhamdulillah menjadi santri di tempat ini Dan mudah-mudahan kalian semua Menjadi ustaz dan ustazah Berjuang di jalan Allah Melestarikan ajaran Islam Ini kita Alhamdulillah ya, bersyukur kepada guru kita tapi jangan lupa Tantangan kita di luar Sangat banyak Tantangan kita di luar Sangat banyak Kalau malam ini Saya melihat Mara santri ya, santri Santriya dengan pakaian yang luar biasa Putih-putih semacam demikian Usia Ada yang 12 tahun 13 tahun Ya, Kayak yang Paling tua berapa ini? 17 tahun 18 ya, 20 Diskon gak? Ya. Gak perlu diskon ya Ini Alhamdulillah Kalian sujud syukur Kalian berterima kasih Sama Allah Dan juga berterima kasih kepada guru kita Orang tua kita Abis ini Kamrin harus wajib berterima kasih, karena beliau mengarahkan kita dan kalian bisa duduk dengan rapi dengan pakaian yang bagus macam demikian. Namun di belakang tempat yang lain, saudara-saudara kita juga beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang pemuda-pemuda. Seperti kalian kali ini, tidak semuanya bisa pakaian bagus macam ini Ada yang pakai pangkroknya eh. Pernah lihat? Ya? Yang kemudiannya tidak rapi dengan pakaian yang vulgar eh. Yang melahiknya sudah cakep-cakep Tapi tinggalnya dilubangi dikasih tendek sudah cakep-cakep. Pakai kalung. Alhamdulillah. Di sini sudah benar. Di majelis ini sudah benar. Santriat pakai kalung. Ya? Santri. Santri apa yang melatih? Santri. Santri saja Para santri enggak pakai kalung. Betul enggak? Kan? Ini didikan orang tua-orang tua kita dalam adat alus Tapi saudara-saudara kita, banyak kan di jalan-jalan ya, kadang di lampu merah yang remajanya putri enggak pakai apa-apa. buka vulgar yang laki-lakinya ya ikut budaya-budaya barat. Pernah lihat ya, seperti dia? Pernah? pernah pernah itu yang menjadi kewajiban kita di mana menyajarkan saudara-saudara kita untuk bisa mengaji untuk bisa tertib menjadi para santri seperti kalian-kalian ini adalah kewajiban kita semua itu baru kita bicara akhlak kebiasaan. Kebiasaan yang baik ada di pesantren, kebiasaan yang buruk di luar pesantren, ini juga luar biasa. Nanti pengaruh obat-obatan terlarang, narkoba. Sekarang orang jualan narkoba itu sudah tidak sulit, apalagi zaman sekarang ada jaringan internet. Ya, nah, jaringan internet. Ya, internet bagi anak muda Zaman sekarang Kalau zaman dahulu Masih susah sekarang internet sudah ada Di kantong masing-masing Lewat apa? Android ya, Lewat HP ya. Itu pengaruh di luar Semacam diri kia Luar biasa Mengakses apa saja Mudah Mencari barang-barang terlarang Mudah itu bagi orang-orang di luar pesan Alhamdulillah Kita masih diselamatkan oleh Guru-guru kita Ustadz-ustad kita Santri kita diajari Belajar ngaji ya, ngaji Quran, ngaji kitab ya. Tapi di luar lepas Orang-orang di luar kita Saudara-saudara kita lepas Tidak terkontrol Ini yang terjadi Itu dari dunia Pergaulan bunyak akhlak. Belum lagi para santri. Kalau kita sudah di luar, ini adik-adik yang SMP, terlebihnya SMA ya. Setelah SMA pergi kemana? Perguruan Tinggi atau di tempat kuliah. Bahkan kadang-kadang kuliah agama. Contoh kuliah agama kalau sekarang ada di AIN ya kalau di Bokor ini ya. hmm. ada IAIN Bandung ada ya. IAIN Bandung ada ya. Bokor mudah mudahan tidak ada usah. IAIN itu Institut Agama Islam negeri IAIN Jakarta ada IAIN ya Bandung ada IAIN Malang ada IAIN walaupun namanya sudah berubah namanya UIN ya tapi itu dulunya namanya adalah IAIN IN, di Jogja ada IAIM Itu uh, Perguruan tinggi Islam Dan berkembang lagi Perguruan tinggi, perguruan tinggi Islam yang lain Kalau kita bicara Orang pondok, ya paling pantas Kalau kuliah di perguruan tinggi Islam Itu umumnya Orang bicara di India Kalau pergaulan di perguruan tinggi negeri kalau di Jakarta misalnya Universitas Indonesia ya, dan lain sebagainya di Bogor tentu ada juga kalau di sana pergaulannya sudah tidak islami, ya maklum uang namanya juga perguruan tinggi negeri macam-macam pergaulan tersebut tapi zaman sekarang di tempat kuliah-kuliah itu yang perguruan tinggi islam Ternyata juga Bukan suatu yang dapat Menjamin keislaman kita Tetap itu bukan Menjamin Adik-adik Saya ingin bercerita Barusan saja terjadi di Surabaya IAIN Surabaya Bahkan dalam Fakultas Usuluddin Apa Usuluddin itu? Ilmu tauhid Usuluk tir ilmu okay. Ilmu aki Aki dah Mengenal adanya Tuhan ya Tuhan maha Tuhan maha Cipta Tuhan maha hi Hidup Saya tanya Sekarang menurut keyakinan kita Allah itu Hidup apa ngaji Itu keyakinan Seminggu yang lalu Kebetulan saya kan orang Jawa Timur ya Seminggu yang lalu Di Fakultas Usuludin Surabaya IIM Surabaya Itu Mahasiswa baru Diajari Respeknya ya Diajari oleh kakak-kakak kelasnya Kakak-kakak kelasnya Semester akhir itu mengadakan pertemuan dengan mahasiswa nah. itu tulisan backgroundnya nakudubilen mindali terbiasa ya Udah tulisan background saja ya? coba didengarkan ini kita mungkin akan merasa menangis atau mengerti tulisannya begini maaf maafin ya saya cuma diirukan saja Tuhan membusu tahu membusu kalau misalnya membusuk itu sudah busuk ya, jadi kalau maaf maaf kalau koceng membusuk itu berarti kocengnya mati ya kemudian dia sudah menjadi bangkai kemudian baunya menyengat membusuk. Tapi di tulis yang membusuk itu justru lalu bilang Tuhan. Kalau sudah Tuhan dikatakan membusuk, berarti Tuhannya berarti mati, mati. Padahal itu fakultas usuk lutin Jadi mereka sudah tidak percaya adanya Tuhan Lah Masalahnya Dulu Yang kuliah di IIN ini juga banyak lulusan-lulusan pesantren Diajari oleh kata-kata kelasnya Dikatakan bahwa Tuhan kalian Sudah mati yes. Alias bahkan mabuk Nah, untuk diri ini Itu pengaruh Di luar Jadi kalau kita tidak punya akidah yang kuat Kita akan yes. diam dan kita akan ikut Bagaimana Kalian, kalau ada orang mengatakan Tuhan kalian sudah mati, gimana rasanya? Marah gak? Marah gak? Wajib, hukumnya marah uh, itu hukumnya wak <tuh> Kalau orang dikatakan bahwa Tuhannya itu sudah mati Berarti dia ini tidak punya Tuhan Kalau orang itu tidak punya Tuhan <tuh> Berarti dia ini ateis apa ateis? ateis komunis ateis adalah aliran yang tidak punya tuh komunis sama dengan ateis kalau di Indonesia komunis itu dulu menjadi partai namanya partai P, -P, -P, -P. partai komunis Indonesia nah ajaran PKI ini ternyata sekarang sudah dimasukkan ke perguruan tinggi Islam Dulu di Jogja Juga di Bandung pernah terjadi Sama di perguruan tinggi IAIN Juga jurusannya Usuluddin Karena di jurusan Usuluddin ini Diajari filsafat dan juga perbandingan agama Anak-anak muda seperti kalian yang belum mantep Agamanya Diajak untuk Belajar perbandingan agama Belajar Islam, belajar Kristen, belajar Hindu, belajar Buddha, belajar Konghucu Sehingga pada akhirnya sebagian dari Mahasiswa mahasiswa itu tidak kuat karena belum punya dasaran dasarannya. Maka mereka mengatakan ternyata Tuhannya agama-agama itu berbeda-beda, berebut katanya mereka. Kalau sudah berebut berarti gak ada yang benar. Karena sudah ada yang benar sudahlah kita tidak usah agama saja, gak perlu pakai Tuhan. Maka ada gedung ditulisi oleh mahasiswa itu. Tuhan dilarang masuk. Saya tanya, kalian kalau sholat menghadap kepada siapa? Allah oh. Kalau kalian sekarang mendapatkan tulisan Tuhan termasuk allah kan ya? Omoh dilarang masuk. Apa yang kalian katakan? Marah. Marah. Marah. Marah. Marah. Semacam itu adik-adik yang terjadi di luar pesantren. Eh. Gimana hati kalian kiri semua? Miris. Miris, prihatin. Padahal mereka berada di mana kampus, bisa. Gimana sekarang mereka yang berada di jalan-jalan raya yang tidak pernah mengenyam agama, tambah tidak kenal Tuhan, yang tidak kenal Om. Karena itu kita wajib terjebak. Di tempat ini wajib terjebak. Ada lagi. Tulisan yang pernah saya baca Ya hampir sama Jadi tulisannya Kalau tadi Tuhan dilarang masuk Di salah satu kampus Hampir sama tulisannya Daerah atau wilayah Bebas Tuhan Jadi Tuhan juga dilarang Artinya mereka ingin Berbuat segala sesuatu tuh Bebas Tidak ada hukumnya ini yang diinginkan oleh anak-anak tersebut. Ya Ikhwan para santri yang berakhlak Allah. Kalau kita melihat dunia internet, jadi dunia kampus ya, dunia kampus sudah semacam itu. Kalau kita melihat dunia internet. Ini juga mengerikan. Kadang-kadang saya nggak tahu kalau sambil di sini boleh internetan di sini. Tidak Dia boleh, ya? diawasi. Saya pesan kepada adik-adik, kalau lagi masuk di internet, kalau kalian ingin tanya hukum FK. Itu jangan sembarangan Ngambil jawaban di internet Kadang-kadang kita ada PR Misalnya ada pertanyaan Pertanyaannya itu Sebut saja Bolehkah nih, Remaja putri misalnya Bolehkah orang yang Sedang datang bulan Itu pergi Atau membaca misalnya Al-Quran Misalnya pertanyaan semacam itu Adik-adik buka internet klik dengan pertanyaan bolehkah orang yang datang pulang itu membaca alquran? Lalu remaja laki-laki ya misalnya bertanya tentang hukumnya, apa ya yang seringnya? Hukum tidur di masjid. Ada juga di masjid banyak. Di sini juga sudah yang gitu ya. Nah, itu kepingin tahu jawabannya biasanya buka di Google. Kan ya, gitu kan ya? Klik kemudian banyak jawabannya keluar. Saya kasih tahu. Jangan mudah-mudah, jangan gampang-gampang kalian mengambil jawaban dari internet walaupun urusan agama. Bahkan di situ yang muncul banyak situs-situs dengan dalil Quran dan hadisnya. Tapi sebenarnya yang paling banyak muncul adalah situs-situsnya Wahabi. Bukan situs-situs yang diusuh oleh Ahlus Sunnah. Siapa Wahabi? Itu? Wahabi adalah satu aliran yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dari Najd, lalu sekarang dari Saudi kalau ya, dari Riyadh. Nah ini Muhammad bin Abdul Wahab dulu dulu sudah undang, itu sudah jabatan di kepala. Itu termasuk tokoh yang banyak bertentangan dengan Madhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ringkas dari pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab yang membuat sebuah gerakan namanya Wahabi atau juga Salafi, gampangnya mereka ini seringkali mengatakan Ahlu Sunnah wal Jamaah itu ahli bid'ah sesat. Orang baca maule, baca qosidah dikatakan sesat. <tuh> tadi saya dengar kan baca qosidah ya. Kalau menurut orang-orang Wahabi atau Salafi menurut Indonesia, maka yang kalian melakukan tadi itu bid'ah sesat dan orang yang melakukan bid'ah sesat itu besok langsung masuk neraka. <tuh> itu menurut orang-orang. <tuh> Jadi lawan kita ya, <tuh> lawannya Alusinawar. Jelas ya Wahabi ya? Jelas? Tak <tik> <tik> mau maulid nabi, tak mau ziarah kubur, tak mau takin maye Tak mau Tak mau isi istiwata Bahkan di pokor ini cukupan kuat ini Kelihatan Wahabi itu kuat Mereka di radio-radio Nah, para adik-adik yang tercinta Saya ingatkan Sekarang situs-situs Wahabi itu Menguasai dunia internet di Indonesia Kalau kalian ini klik tanya jawaban Di internet Walaupun mereka pakai Dalil Al-Quran dan hadis Tapi cara menerangkan Kebanyakan tata caranya Wahab Bahkan kalau kalian bertanya Nantinya itu kalau bertanya Apa hukumnya maulid Nabi Nah kalau tidak pandai-pandai Kalian klik di situ maka dikatakan maulid nabi hukumnya haram, maulid nabi hukumnya sesat. Ada juga jawaban yang demikian. Barang siapa yang makan suguhan suguhan itu nasi atau kue atau air yang diberikan di saat melaksanakan peringatan maulid nabi. Kalian kalau maulid nabi di sini ada suguhannya ada? Yang tahunan itu ada maksudnya Ada lah maulid nabi tahunan itu Ada lah Itu suguhannya Kata orang wahabi Lebih haram daripada Daging babi Jadi kalau kalian Dan juga masyarakat Hadir di tempat ini Mengadakan maulid nabi Setiap tahun kan banyak yang datang ya Diberi apa? Makanan Maka menurut orang-orang wahabi bahwasanya makanannya itu Haram najis Lebih najis daripada daging Nah, untuk lebih ini Loh, kelompok-kelompok ini Yang akan menjawab kalian di internet Kalian klik Apa hukum maulid nabi Maka mereka mengatakan hukumnya haram mereka dengan dalil-dalil Cuman dalil-dalilnya itu tidak lengkap Potong sana, potong sini Potong sana, potong sini Sampai kita yang membaca Tulisannya orang-orang Bapak itu Kita jadi yakin Oh ternyata Saya dulu di pondok Baca oleh Nabi ternyata haram Akhirnya Santri-santri yang tidak Mau bertanya kepada guru-gurunya Kepada kiai-kiainya Maunya bertanya kepada Internet dengan Syekh Google-nya. Syekh Google. Syekh Al-Ustad Al Al-Allamah, ya. Apa? Al Habib, ya. Ada nya juga Al Kiai Al Hakim, ya. Syekh Google. Tanyanya sama Syekh Google saja, tahu-tahu melenceng bahkan tidak jarang ngaji di seorang kiai misalnya di sini kepada Pada Abi ya. baru kuliah kemudian di luar salah pergaulan dengan dunia gogel sebentar lagi mencaci-maki kiainya Oke oh, saya ini ternyata nggak ngerti agama Oke saya ternyata agamanya masih dangkal Padahal maulid nabi itu haram Ini dalilnya, Quran hadis Cuman itu dalil potongan-potongan Kalau di pelajaran sekolahan itu Di kelas-kelas, di pondok, pondok Itu kan ada Ayat Bismillahirrahmanirrahim Wa ilun li <tuh> Wailun lil musallin. Ah, sok tahu lu. Wailun lil musallin alladheena amsalatihim oh, 'an ayat ini ya. Ayat ini saya. Arti wailun lil musalli adalah neraka wel alias akan masuk neraka wel lah lil musalmin bagi orang yang sholat. Karena ya, tapi kelanjutannya aladina buh al sholatihi maksudnya adalah orang-orang yang lalai terhadap kewajiban sholat. Jadi besok orang-orang yang lalai terhadap Kewajiban sholatnya diancam akan dimasukkan neraka. Itu pelajaran kita di mana di kelas. Kalau ayat ini dipotong separuh, bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi? -orang jadinya diterangkan hanya mengatakan wailan lil puselin neraka wel bagi orang-orang yang sholat. Kan runyang jadinya kecilnya pakai dalilnya dalil Al-Qur'an tapi tidak lengkap. Akhirnya orang yang sholat dihukumi masuk neraka. Barangkali semacam itu gambarannya orang Wahabi itu suka potong sana potong sini dalil dicarikan dalil yang sepertinya mengharamkan maulid Nabi sedangkan dalil berikutnya tidak dibaca, tidak diterangkan. Maka para santri yang tidak mau bertanya kepada ustaz-ustaznya hanya mengandalkan dunia internet kadang juga tersesat. Nauzubillahimin. Itu tantangan kita, so, oke? Okay, Matiis. Itu Wahabi, Bauabi itu. Kalau tadi yang saya katakan IAIN ya itu sebenarnya terpengaruh dengan dunia liberalisme atau gampangannya itu jil, ya pernah dengar jil? Alhamdulillah pernah dengar Jill. Jaringan Islam, iya. Kata dia, tapi sebenarnya jil ini dulu riwayatnya ini lahirnya di surga jil. Lu kok lo gitu ya? Saya tak cerita. Ciri inilah akhirnya di surga. Aneh. Kita masih ingat tak Allah Allah ta'ala menciptakan Nabi Adam, alisalah maka Allah perintah kepada malaikat Wa in kulna lil malaikat isbudulil Adamah fasyabru illa dan tak kala kami perintahkan kepada para malaikat agar sujud menghormat kepada Nabi Adam fasa jadu para malaikat dan semua penghuni surga itu sajadu sujud so, menghormat kepada Nabi ada ilah iblis kecuali iblis abwastak barwaka nabil kenapa apa? Karena enggan, wasta baruh dan sombong Waka namil kafirin Dan sejak itulah Iblis termasuk orang-orang kafir Tatkala ditanya Iblis oleh Allah SWT denger, Kenapa hei Iblis kamu tidak mau sujud menghormat kepada Adam Kata Iblis begini Ya Allah Engkau dalam bahasa Qurannya, waholak tanibinaren, waholak tahumintin. Ya Allah, engkau kan menciptakan aku di sini. Ebs katanya dari api, waholak tahumintin sedangkan kau menciptakan adam dari tin dari tanah. Nah logikanya hati-hati. Powaanya -hati, api itu menurut Iblis lebih terhormat daripada tanah. Secara akal. Gimana? Api itu kan sifatnya menjulang tinggi ke atas. Betul gak? Kalau kita nyalakan api, pasti apinya kemana? Ke atas. Sedangkan tanah itu tempatnya di bawah. Kalau kita ada tanah, kita injek dengan kaki kita. Berarti tanahnya di bawah kita, betul? Secara umum, ada ndak orang yang berani injak kakinya di api tak, karena apinya menjulang tinggi, berarti api lebih hebat daripada tanah. Itu logikanya. Kata Iblis dengan pikirannya mengatakan api lebih hebat daripada tanah, karena itu Iblis lebih hebat daripada Adam. Ngapain kata Iblis? Aku harus sujud kepada Adam. Itu pikirannya eh? Iblis. Maka Allah murka kepada Iblis Karena tidak taat kepada perintah Allah Perintah Allah adalah syariat Jadi syariat pertama kali Di saat manusia itu ada Adalah syariat Sujud menghormat kepada Nabi Ah Itu diingkari oleh iblis. Eh. Saya tanya Siapa makhluk yang pertama kali Ingkar terhadap syariat Allah Iblis berada di mana Saat itu berada di mana Di surga Saat itu berada di Nah Iblis ini ringkas cerita Turun ke dunia Nabi Adam buka diturunkan ke dunia Oleh Allah ringkas cerita Kalau bicara Tafsir dan sejarah Bisa subuh soboy Ya Rekas sejarah. Nah, takkan Nabi Adam AS punya putra dan putri. Kebetulan Allah menjadikan Nabi Adam ini. Setiap punya anak itu kembar. Laki-perempuan, laki-perempuan, laki-perempuan, laki-perempuan. demikian. Laki, dan syariat pertama. Dari Allah SWT kepada anak cucu Nabi Adam. Di zaman itu adalah masalah pernikahan. Seorang... Anak Nabi Adam boleh menikah dengan saudaranya tapi tidak boleh menikah dengan kembarannya. Kan lahirnya laki perempuan, laki perempuan. Boleh nikah silang ya. Jadi saudara dapat adiknya gitu ya. Saudara laki-laki dapat adiknya yang bukan kembarannya. Saudara perempuan boleh kawin dengan kakaknya yang bukan kembar Ada salah satu dari putra Nabi Adam namanya Qabil. Kebetulan Qabil ini punya saudara kembar yang wajahnya cukupan cantik cerita. Qabil punya adik namanya Habil. Habil ini punya saudara kembar yang wajahnya sedang-sedang saja. Syariat Islam diturunkan kepada putra-putri Nabi Adam bahwasanya menikah itu harus silang. Nah, di sini iblis mulai yang diturunkan oleh Allah, iblis mulai pasang jaring-jaringnya. Iblis ini dia bikin perangkap, dia datang kepada Kobel dia bilang gini, "Hei Kobel ngapain lu kok mau-mau amat diatur?" Lu disuruh menikah dengan adekmu yang wajahnya sedang-sedang saja. Sedangkan kamu punya saudara kembar yang cantik jelita. Kok enak sekali adekmu si Habil itu mau mendapatkan saudara kembarmu yang cantik jelita. Bodoh amat kamu? Ya, Katanya si Iblis. Eh, Maka terpengaruhlah si Kobel. Ringkas cerita si Kobel bilang kepada... Si Habil kalau kamu mau menikahi saudara kembarku maka kamu harus dibunuh maka dibunuhlah si Habil yang membunuh kakaknya sendiri adalah si Kofil. Kenapa kok dibunuh? Pengaruhnya apa? Jerat jerat Iblis eh? di sinilah pertama kali jaringannya Iblis ya, jaringannya Iblis itu mendapat anggota namanya Kofil. Kenapa dikatakan Kobel ini jaringannya iblis? Karena si kobel ini tidak patut Dan tidak taat kepada syariat Allah Tapi menggunakan Pemikiran yang liberal Jadi pemikiran liberal itu adalah Pemikiran yang tidak mau terikat oleh syariatnya Allah Dengan demikian Iblis yang berada di surga mempunyai pemikiran liberal tidak mau taat kepada Allah untuk sujud menghormat kepada Nabi Adam turun ke bumi membuat jaringan anggotanya waktu itu satu yaitu Qabil. Kalau demikian iblis ini mempunyai jaringan namanya jaringan iblis yang berpemikiran liberal. Kalau disikat Jaringan Iblis ini, beras, singkatannya Jil. Jadi saya kira kan jil itulah di mana di surga, cuman mengamalkan amalan penduduk neraka. Nah, karena itu Jil Jil yang ada, seperti tadi yang menulis Tuhan membusu, ya Tuhan dilarang masuk wilayah bebas Tuhan ini hakikatnya adalah jaringan iblis yang dulu melawan Allah sekarang juga iblis-iblis yang berbentuk manusia itu melawan Allah. <tuh> ini juga banyak di internet. Jadi kedua habis sudah banyak di internet, Jilpon banyak nulis di internet. Dan tidak satu dua bahkan banyak pondok-pondok pesantren yang mengeluarkan alumni-alumni masya-masya Allah bagus, tapi karena salah pergaulan, salah rujukan, tiba-tiba melawan kiainya, beliau melawan ustaknya, mengikuti jaringan iblis liberal, ah. itu yang terjadi. Okay dan masih banyak aliran-aliran yang lain berusaha apa kemarin yang ramai isis kalau orang Jawa Timur isis itu adalah orang yang mencari angin nah, kayak di sini ini kan ada angin gitu ya jadi lawannya ini gerah lawannya gerah isis isis itu dingin ya lu di sini saya sebut ya ah ini. Eh sudah. Akan ya. ya, isi sendiri yang kita tahu. ISIS yang kita tahu itu yang kejam ya. Jadi begini, petanya di Timur Tengah salah satunya dulu ada kelompok namanya Al-Qaeda. Al-Qaeda ini salah satu tokoh yang terkenal namanya Usamah bin sama bin Laden dan kawan-kawannya pergi dari Saudi yang mana orang-orang Saudi ini mayoritas bermadab wahabi mereka ingin berjihad mereka datang ke Afghanistan membantu orang-orang Afghanistan, ya baguslah namanya membantu perang melawan Amerika kemudian sampailah terjadi sana perkumpulan namanya perkumpulan Al-Qaeda Al-Qaeda ini lawan utama jadwal Amerika okelah kita angkat jempol untuk mereka ya Walaupun kita tidak sepaham di dalam pemahaman seperti tadi, masalah maulid mereka mengharamkan, masalah ziarah kubur, kita ketu ya. Tapi karena mereka melawan Amerika, okelah kita angkat jempol. Nah, tak tatkala Osama bin Laden ini dibom oleh Amerika dan meninggal dunia, maka Al-Qaeda ini pecah. Al-Qaeda pecah jadi beberapa kelompok-kelompok. Salah satunya ada namanya di Baghdad atau di Irak namanya ISIS. Lalu di Syria juga Lain lagi namanya Isil Ada lagi yang namanya Jabha Ada lagi Jabha Islam Dan masih banyak kelompok-kelompok kecil Dari pecahan Al-Qaeda Yang mana hakikatnya Al-Qaeda itu kiblatnya adalah kepada Wahabi Saudi Tapi karena mereka berangkat jihad Maka mereka mengatakan Mereka adalah kelompok-kelompok jihadi Ahli jihad melawan Amerika Katanya dan kalau bersama binadir, juga di dunia Maka mulailah Bermekaran kelompok-kelompok kecil Dari kelompok kecil itu yang paling kuat Namanya Isis Kalau Isis ini Serupa tapi tak sama Dengan Al-Qaeda Di Isis sendiri kemudian Berdiri nah, Kemudian dibentuklah namanya Khilafah Khalifanya bernama Abu Bakar al Baghdadi. Ringkas cerita walaupun panjang Sebelumnya Nah Abu Bakar al-Badhani dengan kelompoknya Ini punya keyakinan Siapapun yang tidak Mengikuti gerakannya Isis Adalah kafir murtad Dan boleh dibunuh Nyawanya Walaupun Kawan-kawannya sendiri Walaupun sesama wahabi Jadi Isis ini kelompok yang Ekstrem wahabi ekstrem Yang bila mana tidak Cocok dengan cara berpikirnya ISIS Maka langsung tembak di tempat Itu kejamnya I. Sayangnya Anak-anak kita, saudara-saudara kita Remaja-remaja kita di Indonesia Yang sebelumnya Dikenalkan oleh Iskut Tahrir Iskut Tahrir Memperkenalkan bahwa perlu adanya Khilafah Sedangkan Iskut Tahrir sendiri Tidak punya holifah ditanya kami membuat khilafah islami kalau ditanya khalifamu siapa? enggak punya Susah sama dengan diri. bilang demikian kami akan mendirikan negara ditanya presidenmu siapa? enggak punya karena emosi dia kami beli mobil siapa sopirnya? enggak ada itu orang-orang disebut -orang nah, begitu muncul yang namanya ISIS dengan pemahaman wahabi tingkat tingginya wahabi ekstrimnya. dan mempersiapkan khalifah maka anak-anak kita yang semula ikut ikutan di isu tahrir pindah haluan ke mana ke ISIS karena di ISIS sudah ada khalifah padahal isu tahrir ini juga tidak sama dengan kita umat Islam Takyudin An-Nabani itu mempunyai pemahaman sendiri yang tidak sama dengan Ulama-ulama alusina wal jamaah Tidak sama dengan uh, Madab syafi'i tidak sama Banyak perbedaan-perbedaannya Dari Iskut Tahrir dengan kita Alusina salah satunya Salah akhir Salah satunya Iskut Tahrir mengatakan bahwa Negara-negara Termasuk negara Indonesia Ini batal, tidak sah dan haram siapapun mengikuti apa ya mengikuti pemahaman negara yang ada di dunia ini mau Saudi, mau Turki, mau Indonesia, mau Malaysia itu haram berarti Uniknya mereka mengharamkan sebut saja negara Republik Indonesia. Diharamkan. Haram orang ikut negara Republik Indonesia cuman mereka tidak konsekuen, bisa ngomong doang. Kenapa? Karena KTP-nya ngurusnya di kecamatan dan kecamatan itu milik negara Republik Indo Indonesia. Anak-anak ikut -anak, darer kalau beli motor pakai SIM enggak? Pakai. SIM-nya pakai sim mana? Kepolisian. Iya enggak? Kepolisiannya milik negara Republik Indo Indonesia. Dis. Mereka mengharamkan tapi mereka memakainya Ini keterlaluan Sudah tahu haram di Haram menurut fatwa mereka Tapi diterjang sendiri Isulah isul Mereka ingin menikah Menikahnya juga Ke KUA Kauhannya milik negara Republik Induk Sebenarnya kalau sudah tidak mau Ya sudah keluar saja dari Indo. Mereka beres ya Gak usah di Negara Republik Indonesia mestinya kan demikian, isu tarik. Nah itulah sedikit Bahaya-bahaya kalau kita di luar tanpa kontrol, tanpa mau konsultasi kepada guru-guru kita, tanpa mau perdalamin aqidah yang diajarkan di pesantren-pesantren semacam ini. Nah, Allah bilamindzalik pengaruh di luar sudah sangat luar biasa pusatnya. Mudah-mudahan kita di tempat ini untuk kita saat sekarang dan selanjutnya. Dijaga akita kita yang diru Allah Subhanahu Wataala. Tetapi dengan satri-satri al Wal Jamaah yang benar-benar mengamalkan akita Alusna Wal Jamaah, ajaran Madhab Sunni Syafi'i untuk seterusnya dan juga untuk keluarga kita. Barangkali itu para satri yang beramal di Allah yang dapat saya sampaikan. Hada walaupun minggu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.